h a l a m siang Pak Ari Halo s a m a t siang y a komentar Anda Pak、uh, Kebetulan saya pernah kerja di industri pekayuan ya Jadi menurut saya、uh, Sebaiknya ekspor rotan atau kayu itu di stop aja gitu loh Karena terbukti、uh, Cina sama Vietnam、uh, Sekarang rotannya lebih bagus dari kita gitu Apa industri r o t a n y a bagus kita Padahal bahan bakunya dari negeri kita、hmm. Nah sedangkan Uh, kalau industri rotan kan uh, uh, Kalau ekspor rotan itu kan Hanya s e g e l i n t i r pengusaha aja yang untung gitu Padahal Industrinya, pabriknya Itu kan ribuan karyawan, p u l u h a n ribu karyawan yang bekerja Justru menurut saya、uh, Menteri pedagang harus stop itu ekspor rotan、hmm. uh, apa, Jadi bukan masalah k e m u d i a n usaha atau tidak gitu loh、hmm. はい。